Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Saya Kadang-kadang Melihat fenomena keberagaman umat Islam di masa ini kadang-kadang saya berpikir eh, apakah umat Islam ini mengikuti kecenderungan modernisasi seperti kita ketahui konon modernisasi ini mempunyai kecenderungan ...menghususkan sesuatu, spesifikasi, spesialisasi. Dulu misalnya, semua orang yang sakit, itu dokternya satu. Sekarang disebut dokter umum. itu Sakit gigi juga ke sana, sakit demam juga ke sana, orang mau beranak juga ke sana. Semuanya ke dokter satu itu. Tapi... Dunia semakin modern maka harus ada spesialisasi. Sekarang ada spesialisasi kandungan, spesialisasi gigi, spesialisasi kulit dan kelamin, THT dan lain sebagainya. Semakin modern, semakin dikhususkan lebih khusus lagi. Sekarang ada THT anak-anak. Jadi kalau bapaknya kopon. Anaknya juga kopor. Itu dokternya dua. Untuk yang bapaknya sendiri, anaknya sendiri. Saya khawatir jangan-jangan umat Islam ini juga mengikuti kecenderungan itu. Kita lihat misalnya, banyak orang yang puasa Ramadan, tapi enggak sholat. Ada yang naik haji, tapi belum bisa sholat. Ada yang haji terus, Haji, terus umroh Tapi, korupsi tidak berhenti Ada yang Hubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik, tapi hubungan kepada sesama tidak baik Ada yang hubungan ke sesama itu baik, tapi hubungan ke Allah tidak baik Padahal Solehnya seorang muslim itu adalah apabila dia ke atas baik kepada Allah yang menciptakan kita, ke samping baik kepada hamba-hambanya. Nah sekarang saya khawatir kalau model khususan-pengkhususan ini dilanjutkan nanti ada spesialisasi azan saja.